Mitra bisnis untuk menjaga kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perbankan, blanket guarantee atau penjaminan penuh sudah waktunya diterapkan. Penjaminan penuh juga diperlukan untuk meminimalkan perpindahan dana nasabah ke luar negeri, sebab negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura telah lebih dulu menerapkan blanket guarantee. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Derajat Wibowo mengatakan, suka atau tidak suka Walaupun terasa kurang adil, pemerintah memang harus menerapkan blanket guarantee. Sebab secara komparatif, perbankan Indonesia tidak seaman negara-negara yang sudah menerapkan. Mitra bisnis sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia perbankan kita? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apakah dana pihak ketiga di bank bisa hilang? Dan apa Anda melihat ada perpindahan dana pihak ketiga ke luar negeri, Pak? Kalau dulu Zaman krisis, iya. Kita naruh uang di kita ni bablas. Kita dapat taruh di Singapura, returnnya lebih tinggi. Nah kalau sekarang, naruh uang di kita masih positif returnnya, Jadi, pull factor makin sedikit. Praktis di seluruh dunia mengalami depresiasi mata uang. Karena ini global problem. Kalau dulu, 10 tahun yang lalu, krisis itu hanya pada kita. Negara lain tidak ada yang krisis, kecuali Asia Tenggara gitu kan. Jadi, pilihannya banyak keluar. Nah, sekarang mau taruh di mana? Nah, hampir tidak ada pilihan. Nah, berarti push factor nih. Faktor-faktor yang berasal dari dalam Pertama ketidaknyamanan pasar saham sehingga pilihan terbatas Kedua pelaku melihat pemerintah itu tidak melakukan tindakan-tindakan Seperti yang dilakukan pihak lain untuk membantu perekonomian secara habis-habisan Sampai sekarang kan paket stimulus udah ada kan di Indonesia Kecuali yang ada di APBN itu loh BLT yang gitu-gitu Sebelum krisis itu udah didesain Tapi desain paket stimulus setelah krisis belum ada sampai sekarang. Lalu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menolong sektor real ini, Pak? Kita bisa naikkan defisit, kita juga bisa diturunkan jadi 1%. Oh, bagaimana? Kita baru pada level, maaf ya kalau saya bilang, ngemis ke negara lain. Ke Bank Dunia, ketok. Tolong dong, stand by loan saya dicairkan. Kan gitu kan? Departemen Keuangan itu dirjen yang ngurusin utang negara lho. Murianto. Dia bilang, kita ini lagi... Keliling nih, ya Allah ke Jepang itu kita minta. Nah padahal kita belum exercise peluang-peluang yang kita bisa lakukan. Kok untuk menolong sektor real, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskalnya sama-sama kontraksi. How can you imagine gitu? Mindsetnya. Justru harusnya akan ekspansif. Karena masyarakatnya sedang lesu. Satu-satunya yang bisa bantu sekarang iya pemerintah. Dalam keadaan normal kan akuisisi ya. Perusahaan yang tidak masalah, ngambil perusahaan yang masalah. Oh ini semua perusahaan bermasalah. Jadi hmm. harus ada yang namanya significant amount dari stimulus package itu. Coba sampai sekarang, kan gak ada kan kita. Makanya saya sudah ketinggalan jaman. Saya sih gak ada. Kecuali, itu kan ada presentasi dari Departemen Keuangan. Yes, dari Direktorat Pembelanjaan Negara. Itu seluruh yang dia jelaskan tentang APBN 2009 adalah Formula sebelum krisisnya mengepukas seperti ini. Karena itu disusun bulan Agustus kan. Khusus bulan kejadian. Jadi tidak ada nothing new. Demikian Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.